itu adalah untuk kelompok dari atom Y, yaitu untuk kelompok yang mal yang ya malfoot yang dilafatkan. Adapun kelompok yang kedua adalah mumayas malho, ya mumayas apa malho? Apa itu mumayas malho? Adalah ya mumayas yang tidak ditampakkan dalam pembicaraan atau kalimat, jadi dia disembunyikan, tidak ditampakkan, tidak jelas, tidak dimunculkan dalam Suatu kalimat, ya. Baik e, untuk lebih memudahkan kita, bahasanya Mumayyaz Malhud itu biasanya untuk menggantikan Mukdadad atau Fakhir. Sekali lagi, bahasanya Mumayyaz Malhud itu biasanya untuk menggantikan Mukdadad atau Fakhir. Contohnya, misalnya kita pahami dari contoh tersebut, ya untuk memberikan gambaran kepada kita tentang Mumayyaz Malhud misalnya kita buatkan contoh al-mudarrizu as-sarumina ya, talib fibrokan, pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid pengalamannya. Kalau misalnya kita ngomong al-mudarrizu as-sarumina talib, kemudian kita diam, orang nggak paham. Ya, pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid, apanya lebih banyak apanya, lebih banyak ya anaknya, lebih banyak, lebih banyak E, kemudian lebih banyak e, rumahnya Lebih banyak sepeda motornya Atau yang lainnya Kita belum jelas Maka ini butuh penjelasan Akan tetapi sesuatu yang hendak dijelaskan itu Tidak dimunculkan dalam suatu kalimat ya. Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid Tapi lebih banyak dari apanya itu tidak dijelaskan Baru kemudian muncul kata Khibrotan ya, Pengalamannya ya, Sehingga menjadi jelas Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid Apanya pengalamannya Asalnya adalah Tadi kita katakan kan Mumayas, ya, mumayas malhun, Ini biasanya untuk menggantikan Mubadah atau fa'il Sehingga asalnya adalah Khibrotu al-mudarrisi Aksaru mit khibrotu al-talib Ya pengalaman pengajar itu lebih banyak dibandingkan pengalaman murid sehingga dia mumayyiz malhudznya tadi adalah menggantikan ya mubtada karena khibratu ya khibratul mudarris di sini khibratu di sini adalah apa mubtada ya dapat dipahami ya ya mumayyiz malhudz dia tidak ditampakkan dalam suatu kalimat akan tetapi dia biasanya untuk menggantikan mubtada atau Faqir contohnya kami ular al-Mudarizu as-saruminat khibratan asalnya adalah khibratu al-Mudarizin as-sarumin khibratu at-Taalib. Ya. Jadi sekali lagi dia untuk ya menggantikan Muktada atau fa'il khibratu al-Mudarizin as-sarumin khibrati at-Taalib. Baik. Kemudian misalnya kita ambilkan contoh yang lain dari ya Mumayyaz, ya Malkut ini, ya misalnya Ana Aksarumingka Malan, saya lebih banyak daripada kamu hartanya. Kalau misalnya kita diam kita belum jelas, misalnya kita cukup mengucapkan misalnya Ana Aksarumingka, saya lebih banyak daripada kamu. Kemudian kita ya, kemudian kita diam, maka orang yang mendengarkan kurang begitu memahami perkataan kita dengan baik ya Ana aktsaru saya lebih banyak daripada kamu kemudian kita diam maka kalimat ini belum jelas dan sesuatu yang belum di uh, ingin kita jelaskan itu juga tidak kita munculkan ya Ana aktsaru minka diam Nggak paham baru muncul tanhisnya lebih banyak apanya malah yaitu apa hartanya asalnya adalah mali aktharu malika hartaku lebih banyak daripada hartamu misalnya ya sehingga dia menggantikan apa mu mubtada ya mubtada baik so, kemudian contoh yang lain misalnya kita buatkan contoh hasuna aliw wajahan ali bagus wajahnya ya hasuna aliw wajahan kalau misalnya kita ngomong hasuna aliyun kita diam, orang masih, ya, menebak-nebak. Ali itu bagus-bagus apanya Bagus tangannya, bagus kakinya, bagus pakaiannya atau yang lainnya. Masih banyak. Baru kita munculkan, ya, satu kata, satu kata yang menjelaskan tentang susunan kalimat yang belum jelas tadi. Ya, hasuna aliun wajah. Ali bagus wajahnya. Asalnya adalah, ya. Hasuna wadhu aliyin wajah ali bagus. Kalau ini, ya, tamiyatnya adalah menggantikan apa? ya, menggantikan fa fahil, menggantikan abah fahil. Di sini ya, contoh untuk hasuna aliyin wajahan. Di sini wajahan untuk menggantikan posisi apa? ya fahil. Karena asalnya adalah hasuna wadhu aliyin, ya wajah ali bagus, ya fahil. Kemudian contoh yang lain misalnya toba Muhammadun nafsan Muhammad baik jiwanya ya toba Muhammadun nafsan di sini nafsan dia adalah sebagai tamyiznya ya. contoh di sini sama tamyiz di sini adalah untuk menggantikan fahir karena asalnya adalah toba nafsu Muhammadin jiwa Muhammad baik ya. Nafsu ya, adalah sebagai fail ya, ya nafsu muhammadin. Nah di sini kita tambah dengan ya tak tak karena eh, nafsu kita anggap sebagai isim muannas ya isim jenis perempuan sehingga taubat kita tambah dengan tak tak sehingga menjadi apa taubat ya taubat nafsu muhammadin. Baik ya kawan itu merupakan sedikit Nah, pembagian dari eh, Al Mumayyaz ya, pembagian dari Al Mumayyaz. Kami kira dapat dipahami dengan baik penjelasan ini. Intinya Mumayyaz ya terbagi menjadi dua, ada Mumayyaz Malfoot yang dilapangkan dan ada Mumayyaz Malfootnya ya itu tidak dilapangkan.